Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin Nabiyina wa sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mentabi'ahum bi ihsanin ilayamiddin Para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja Dan seluruh kaum muslimin dimanapun anda berada Assalamualaikum. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan kita semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa bertemu kembali dalam kajian ilmiah yang insyaallah bermanfaat bagi kita yang membahas tentang kaedah-kaedah praktis dalam fikih Islam. Dan alhamdulillah pada kajian terakhir kita sudah Membahas tentang sebagian dari kaidah al-adatu muhakkamah Bahwa adat kebiasaan manusia itu bisa dijadikan sebagai standar hukum Adat kebiasaan manusia bisa dijadikan sebagai standar hukum Dan kita juga sudah menyinggung tentang Isyarat yang diberikan oleh kaedah ini ya. Dari kaedah ini kita bisa memahami bahwa Islam ini Agama yang sesuai dengan fitrah manusia Makanya Islam memperhatikan adat kebiasaan manusia <tuh> Kita juga kemarin sudah menyebutkan Di antara isyarat yang ditunjukkan oleh kaedah ini yang bahwa Islam ya mengakomodir adat kebiasaan masyarakat ya sehingga tidak perlu ada penyebutan-penyebutan atau embel-embel yang disebutkan setelah Islam ya dari nama-nama daerah ya seperti misalnya Islam Jawa atau Islam Melayu atau Islam Nusantara, atau Islam Amerika, Islam Australia, tidak perlu. Kenapa demikian? Karena dari awal ya Islam sudah mengakomodir adat kebiasaan masyarakat. Ya, dimanapun Islam berada, Islam akan mengakomodir adat kebiasaan masyarakat, sehingga tidak perlu ada embel-embel seperti itu, ya. Karena itu dari awal ya sudah diakomodir oleh Islam, ya. Setiap tempat, ya, punya adat yang berbeda dengan tempat lain, dan adat tersebut diakomodir oleh Islam, sehingga tidak perlu ada embel-embel lain, ya, selain Islam itu sendiri, ya. Dan inilah yang, yang diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dengan Islam ini. Inna dina Innalillahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar adalah Islam. Allah tidak menambahi dengan embel-embel lain. Di dalam surat Al-Anbiya, Allah Subhanahu wa Taala juga mengatakan. Akuan surat Al-Hajj. Ya, di dalam surat Al-Hajj di akhirnya Allah Subhanahu wa Taala berfirman. Hua samakumul muslimin min qablu wa fi hadha. Dialah yang menyebut kalian sebagai kaum muslimin. Sebelum kalian maupun ya saat ini. Ya. Disebut kaum muslimin. Hanya kaum muslimin tidak ada tidak ada embel-embel lain. Tidak ada tambahan lain dan dengan menghilangkan embel-embel lain ya selain Islam ya Islam bisa menjadi pemersatu manusia Islam tidak membedakan mana orang Arab mana non-Arab tidak membedakan yang kulit putih atau kulit hitam tidak membedakan kabilah mana kabilah di suku mana atau ras apa tidak membedakan sama sekali Islam menginginkan agar kita semuanya ya sama yang menjadi patokan adalah ketakwaan masing-masing orang in akramakum indallahi atqakum sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa Islam menginginkan yang menjadi patokan adalah takwa Islam menginginkan yang menjadi patokan adalah ilmu Setiap orang yang bertakwa dan berilmu Akan diangkat oleh Islam Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Mujadilah yarfaillahu alladhina amanu minkum Walladhina utul ilma Darajat Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat Orang yang beriman diantara kalian Dan orang-orang yang berilmu Dengan beberapa derajat Siapapun dia Dari negara manapun Dari jenis kulit apapun Dari ras manapun ya Inilah Islam Agama yang universal ya Sehingga tidak perlu dikotak-kotakkan Jadikanlah Islam sebagai pemersatu umat manusia Jangan menjadikan Islam sebagai pemecah belah. Wattaṣimū biḥablillāhi jamīʿan wa lā tafarraqū. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah. Ada yang mengatakan bahwa tali Allah di sini adalah agama Islam, syariat Islam. Sehingga jangan sampai kita menjadikan Islam ini sebagai Pemecah belah umat Dengan memberikan embel-embel setelah Islam itu Sehingga Islam menjadi terkotak-kotakkan Sudah cukup dengan Islam Berpegang teguhlah kalian Dengan tali Allah Di antara tafsiran dari tali Allah adalah syariat Islam Allah subhanahu wa ta'ala meninginkan kita bersatu dengan Islam ini Wala tafarraku Jangan kalian berpecah belah Inilah ya isyarat yang bisa kita fahami dari kaidah al-Adzat muhakkamah, bahawa adat kebiasaan manusia itu bisa dijadikan sebagai standar hukum. Namun tidak semua adat diakui oleh Islam. Tidak semua adat bisa menjadi standar, tidak semua adat bisa menjadi rujukan. Makanya para ulama menyebutkan syarat-syarat kapan adat bisa dijadikan sebagai standar hukum. Dan para ulama ketika membicarakan, ketika menjelaskan tentang syarat-syarat adat, Bisa menjadi standar hukum mereka menyebutkan empat syarat ya Mereka menyebutkan empat syarat Syarat yang pertama adalah berlaku secara umum Adat tersebut harus berlaku secara umum Maksudnya semua masyarakat melakukan adat itu semua lapisan masyarakat memahami bahwa adat itu berlaku di tengah-tengah mereka <tuh> Kalau adat tersebut atau kebiasaan itu hanya berlaku pada sebagian orangnya saja Maka adat yang seperti ini tidak bisa dijadikan sebagai standar hukum secara umum Ya seperti misalnya, ya ketika ada orang yang sedang jual beli Misalnya, jual beli mobil Ada orang menjual mobil Kemudian dia mengatakan, saya jual mobil saya ini dengan harga 150 juta 150 juta dia tidak menyebutkan rupiah Tidak menyebutkan ringgit Tidak menyebutkan real Tidak menyebutkan dolar ya Apakah itu dolar Amerika Ataukah dolar Singapura Dia tidak menyebutkan lira Tidak menyebutkan mata uang Dia sedang akad di Indonesia Dan dia mengatakan Mobil saya ini Saya jual dengan harga 150 juta Adat Di Indonesia Ketika orang menyebutkan nominal uang, maka yang dimaksud dengan uang di situ adalah uang rupiah. Sehingga adat tersebut harus menggunakan mata uang rupiah. Karena itulah adat yang berlaku di masyarakat. Dan itu umum, berlakunya umum, semua lapisan masyarakat memahami adat ini ya maka ada tersebut dijadikan sebagai standar hukum Apabila misalnya ya apabila misalnya orang tersebut ya yang membeli ya menyerahkan mata uang lain 150 juta tapi dia memilih mata uang yang lebih murah dari rupiah misalnya agar dia untung Ini kamu kan tadi bilang 150 juta ini saya kasih 150 juta, tapi mata uang negara lain yang lebih murah dari Indonesia, ya, Nomi, eh, harganya lebih lebih rendah, maka tidak bisa diterima perbuatan orang ini, ya, kita kan di Indonesia, ya penjual berhak mengatakan kita di Indonesia, dan saya mengatakan seperti itu karena Kebiasaan masyarakat di sini jual beli dengan uang rupiah Sehingga kamu harus membayar kepada saya dengan uang rupiah Ini yang menjadikan adat kebiasaan masyarakat sebagai standar hukum ya. Contoh lain misalnya Kita di zaman ini sering berjual beli online ya, Sering berjual beli online dan di dalam jual beli online ya ada adat kebiasaan. Adat kebiasaan tersebut adalah yang menanggung ongkos kirim adalah pembeli. Ini adat kebiasaan dalam jual beli online ya. ya. Sehingga harga yang tertera di layar ya di website misalnya atau di media sosial di situ belum termasuk ongkos kirim, belum termasuk ongkos kirim karena kebiasaan ya. para penjual online ya mengeluarkan ongkos kirim dari harga dan nantinya ongkos kirim tersebut akan ditanggung oleh pembeli, ya. sehingga misalnya apabila pembeli melihat Harga barang di disitu 500 ribu, ya. kemudian dia membelinya, maka dia harus menambah ya, harganya dengan ongkos kirimnya. Tidak bisa dia mengatakan, kamu kan menampakkan harga 500 ribu, kenapa kamu, wahai penjual, mengharuskan saya untuk menambah lagi dengan 50 ribu sebagai ongkos kirim. Si penjual ya, bisa mengatakan sudah menjadi adat kebiasaan jual beli online yang menanggung ongkos kirim adalah pembeli. Dan saya sudah menampakkan ongkos kirim. Misalnya ongkos kirim Jawa sekian, ongkos kirim ke luar Jawa sekian, ongkos kirim ke Bali sekian, misalnya ongkos kirim ke Sumatera sekian, saya sudah tampakkan di layar. Maka kita katakan penjual lah yang kita ambil perkataannya. Kenapa? Karena adat kebiasaan masyarakat bisa dijadikan sebagai standar hukum dan masyarakat ya ketika jual beli online ya menjadi adat kebiasaan mereka. Mereka ya pembeli yang menanggung ongkos kirimnya. Contoh lagi misalnya adat kebiasaan di masyarakat ya bahwa seorang nakelar itu akan mendapatkan imbalan ini sudah menjadi adat kebiasaan di masyarakat ya tidak mungkin orang membantu orang lain ya dalam menjualkan barang tanpa mengharapkan imbalan karena apa? karena ini masalah dunia jual beli, ya. yang menjual mendapatkan keuntungan, maklar juga ingin mengharapkan, ya, mengharapkan ada imbalan, keuntungan, ya, kepada dia. sehingga misalnya ada orang menjualkan barang kita, ya, walaupun dia tidak mensyaratkan dari awal harus ada imbalan. Maka ketika barang kita terjual, ya kita punya kewajiban untuk memberikan imbalan kepada maklar. Imbalannya berapa? Imbalannya sesuai dengan adat kebiasaan di masyarakat itu. Misalnya adat kebiasaan di masyarakat itu adalah persen, ya, ya misalnya satu dari harga, atau misalnya setengah persen dari harga. Atau misalnya 2 persen dari keuntungan. Ya. Ini harus diperhitungkan. Ya. Harus diperhatikan. Dan kita punya kewajiban untuk memberikan maklar. Ya. Indahan. Karena adat kebiasaan masyarakat seperti itu. Waladatu muhakkama. Adat kebiasaan masyarakat. Ya. Itu bisa menjadi standar hukum. Dari mana kita Menyimpulkan bahwa dia wajib memberikan imbalan kepada makelar dari keedah ini. Inilah standarnya. Standarnya dikembalikan kepada adat kebiasaan, adat kebiasaan masyarakat. Dan masyarakat sudah terbiasa dengan hal itu. Bahwa makelar akan mendapatkan imbalan dari pekerjaannya. Contohnya lagi, ya sekarang ya ada adat kebiasaan masyarakat orang kalau parkir dan di situ ada penjaganya dia harus membayar dia harus membayar biaya parkir ya walaupun dia tidak meminta orang tersebut untuk menjaga motornya misalnya atau menjaga mobilnya misalnya ada orang parkir di depan atm untuk mengambil uang di situ hanya dua menit, hanya dua menit saja dia mengambil uang di ATM kemudian setelah itu dia keluar kemudian ada tukang parkir yang menghampiri dia dan tukang parkir tersebut, tukang parkir tersebut meminta imbalan dari eh, biaya parkir ya harga dari biaya parkir tersebut misalnya kebiasaan, misalnya dua ribu rupiah ya. Maka orang yang mengambil uh, Atau memarkirkan motornya tadi ya, Untuk mengambil uang di ATM Dia harus membayar dua ribu rupiah itu Walaupun hanya dua menit Kenapa demikian? Karena itu sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat Dan al-adatu muhakkam Adat kebiasaan masyarakat Itu menjadi standar hukum ya itu menjadi rujukan. Dia tidak bisa mengatakan saya kan tidak menyuruh kamu untuk menjaga motor saya. Kenapa kamu minta uang? Dia tidak bisa mengatakan saya kan hanya 2 menit saja. Kenapa kamu minta uang dua menit dua ribu? Tidak bisa karena adatnya sudah berlaku demikian. Ya kalau kita tidak ingin membayar maka jangan diparkirkan di situ. Parkir kalau di tempat yang jauh, yang tidak ada orang yang e, bertanggung jawab dalam parkiran di tempat itu, ya ini ya salah satu contoh dari kaidah ini atau syarat ini. Dan adat seperti ini sudah umum, ya sudah berlaku umum sehingga bisa menjadi standar hukum. Contoh lain misalnya ya, kalau misalnya ada orang ya turun dari pesawat. Orang turun dari pesawat. Kemudian setelah itu ya ada orang-orang yang di dalam bandara ya meminta nomor barang-barang. Mana nomor barang-barangnya, Pak? Misal. Kemudian kita serahkan kepada dia. Tanpa ada akad sama sekali. Kemudian orang tersebut mencarikan barang kita, mengambilkan barang bagasi kita. Kemudian setelah itu menyerahkannya kepada kita. Ini pak barangnya. Ya, orang yang seperti ini ya sudah menjadi ada kebiasaan ya di bandara tersebut ya bahwa orang yang bekerja seperti ini dia minta embalan maka kita harus memberikan imbalan yang wajar kepada orang ini, walaupun tidak ada akad sama sekali untuk memberikan imbalan karena sudah menjadi adat kebiasaan ya di tengah-tengah masyarakat itu, yaitu masyarakat bandara. ya kita tidak boleh mengatakan, saya kan tidak menyuruh kamu, kamu yang melakukannya sendiri. tidak bisa dikatakan seperti ini karena adat kebiasaan masyarakat, ya suatu masyarakat apabila sudah umum terjadi seperti itu. Maka itu bisa menjadi standar-standar hukum Di pasar juga demikian ya. Ada kuli-kuli yang memang kebiasaan mereka membantu orang-orang yang membawa barang banyak Kalau misalnya kita dibantu oleh orang yang dia merupakan kuli di pasar Disampaikan barang kita ke mobil kita misalnya Tanpa ada akad sama sekali Maka setelah dia menyampaikan barang kita ke mobil, maka kita harus membayarnya, membayarnya dengan berapa nominalnya, dengan yang sesuai eh, dengan eh, nominal yang wajar, yang sesuai dengan adat kebiasaan di pasar itu, ya. Nah, ini eh, sudah ma'ruf, ya, sudah tahu semuanya berapa kadarnya. Kalau dia meminta kadar yang berlebih, maka dia tidak berhak. Tapi kalau dia e, meminta upah yang wajar, maka itu hak dia. Contohnya lagi misalnya, orang yang meminta orang lain untuk memperbaiki rumahnya. Memperbaiki rumahnya. Dan adat kebiasaan di masyarakat itu, Ya, orang bekerja sehari itu gajinya misalnya tujuh puluh ribu kalau e, memperbaiki rumah, ya, misalnya tujuh ribu misalnya bisa lebih dari ini bisa kurang ya sesuai dengan adat kebiasaan masyarakatnya, ya, misalnya ditempat, di tempat di tempat situ ya adat kebiasaannya tujuh ribu maka setelah sehari ya dia wajib menyerahkan Ya, 70 ribu itu Walaupun di awal Tidak ada akad tentang berapa Gajinya Berapa upahnya Tapi karena adat kebiasaan di masyarakat Itu 70 ribu Maka yang menjadi kewajiban dia adalah Menyalahkan 70 ribu ya. Dengan catatan adat ini sudah berlaku Berlaku umum di masyarakatnya ya Ini syarat yang pertama Syarat yang kedua ya Agar adat Bisa menjadi standar hukum, ya, tidak bertentangan dengan syariat Islam, ya. Ini yang perlu digarisbawahi. Ya. Adat bisa menjadi standar hukum apabila adat tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam. Tidak disyariatkan harus, misalnya harus ada dalilnya dalam syariat tidak. Tapi cukup dengan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Berbeda ya antara tidak bertentangan dengan syariat Islam dengan ya harus ada dalilnya berbeda ini ya kadang sesuatu tidak ada dalilnya sama sekali tapi tidak bertentangan dengan syariat Islam ya misalnya ya ada di kita ya kalau dihidangkan makanan ya ada tamu datang kemudian makanan dihidangkan Maka ada di kita boleh mengambil makanan tersebut ya boleh mengambil makanan tersebut tapi kalau di kalau belum diizinkan ya itu aib kalau belum diizinkan langsung kita ambil ya adat masyarakat kita itu aib ya sehingga kalau ada makanan ada di depan kita ya kita bertamu di rumah orang lain, ya, dan adat kebiasaannya seperti ini, maka kalau kita ingin, ya, tidak dianggap aib oleh masyarakat, ya, maka jangan makan makanan yang ada di depan kita sebelum dipersilahkan, silahkan dimakan misalnya, baru ketika itu kita, kita makan. Ini adat kebiasaan, ya, dan ini tidak bertentangan dengan syariat, tidak bertentangan dengan syariat sama sekali adat kebiasaan misalkan masyarakat Arab ya di Saudi ya adat kebiasaannya seorang tamu yang pertama kali disuguhkan adalah kopi kopi yang pahit ya, yang biasanya ada ada kurma di sana sebagai penawar pahitnya ini adat kebiasaan mereka untuk menguli akan tamu setelah mereka setelah tamu cukup dengan kopinya baru Dihidangkan misalnya teh atau minuman yang lainnya Tapi yang pertama adalah kopi Tidak ada dalil yang khusus dalam masalah ini Tapi menurut mereka inilah cara memuliakan tamu Maka adat seperti ini bisa menjadi standar hukum Hukum apa? Hukum memuliakan tamu Bahwa orang ini sudah memuliakan tamu Dengan melakukan hal yang, yang demikian ya, Ini oh. tidak tidak bertentangan dengan syariat sama sekali. Ya, memang ada kebiasaan seperti itu dan syariat tidak melarang sama sekali hal ini. Ya. Dalilnya mana? Tidak ada. Dalil khususnya tidak ada. Dalilnya umum bahwa kita diperintahkan untuk memuliakan tamu. Sedangkan cara memuliakan tamu ini berbeda-beda. Ya, maka. Cara apapun yang dilihat oleh masyarakat, ya itu merupakan eh, cara untuk memuliakan tamu dan tidak bertentangan dengan syariat maka dibolehkan. Ya syarat yang kedua, tidak bertentangan dengan syariat, ya bukan merupakan syarat di dalam adat harus ada dalilnya tidak, ya harus ada dalil khususnya tidak, ya tapi yang penting ada tersebut tidak bertentangan dengan masyarakat. Kalau ada adat yang bertentangan dengan syariat Islam maka adat tersebut tidak dianggap oleh Islam. Ya. Adat tersebut diperangi oleh Islam. Contohnya misalnya ya. Di dalam sebuah masyarakat ya, ada di banyak masyarakat ya. Adat ketika pernikahan antara mempelai laki-laki dan wanita dipajang Dipajang dan tidak pandang bulu ya anak kecil orang dewasa semuanya melihatnya laki-laki wanita semua melihatnya ya adat kebiasaannya seperti itu ini adat kebiasaan yang menyelisih syariat ya sehingga hal yang seperti ini tidak dianggap oleh oleh syariat tidak dipandang sama sekali tidak bisa dijadikan sebagai standar hukum Misalnya mengatakan Ini kan adat masyarakat Bolehlah dilakukan seperti ini Kita katakan Adat yang bisa menjadi standar hukum Adalah adat yang tidak menyelisih syariat Walaupun adat di masyarakat hal ini dibolehkan Tapi syariat mengatakan hal ini dilarang Maka kita dahulukan syariatnya Ya dan ini sudah saya singgung ya di pertemuan sebelumnya bahwa adat ini harus di bawah syariat ya. Syariat yang menyaring adat, bukan adat yang menyaring syariat. Ya, ini harus di harus dipahami dengan baik. Ya. Memang syariat mengakomodir adat. Tapi kalau adat-adat tersebut ya ada sebagiannya yang menyelisih nilai Islam, maka Islam ee ya apalagi adat-adat yang di situ terdapat nilai-nilai kesyirikan. yang diperangi oleh Islam di situ ada nilai-nilai kebitterahan yang diperangi oleh Islam ada nilai-nilai kemaksiatan yang diperangi oleh Islam ya. maka adat yang seperti ini ya, tidak dianggap sama sekali oleh oleh Islam ya. ini syarat yang kedua ini sangat penting contoh lagi misalnya ada di sebagian masyarakat <tuh> kalau <tuh> sebuah keluarga Aduh meninggal, ya. Maka ada orang-orang tertentu yang pergi ke rumah itu untuk mabuk-mabukan dengan keluarganya, mungkin untuk ya eh, menghilangkan rasa sedih, ya. Ada kebiasaan seperti ini ada, ya. Saya melihat sendiri ya, keadaan ini, ya. Dan saya tanya kenapa mereka mabuk-mabukan? Katanya biasanya ya di rumah itu ada orang yang meninggal. Biasanya di rumah itu ada orang yang meninggal sehingga dengan mabuk-mabukan ya maka e, kesedihan akan hilang. Adat kebiasaan seperti itu ya sangat bertentangan dengan nilai Islam ya. Sehingga adat yang seperti ini tidak dianggap sama sekali oleh oleh Islam. Tidak dikatakan bahwa seperti ini baik tidak Karena adat yang seperti ini tidak di, tidak bisa dijadikan sebagai standar hukum Karena bertentangan dengan syariat Islam ya. Contohnya lagi ya, Ada sebuah adat ya, di luar Jawa Kalau seseorang ingin menikahi wanita tertentu Dia harus menculiknya dulu Ya harus menculiknya agar bisa Agar orang tuanya terpaksa Menikahkan dia dengan Dengan penculik, dengan wanita itu Yang diculik Adat seperti ini sangat bertentangan Dengan Islam ya Walaupun Biasa dilakukan oleh masyarakat Kita tidak bisa mengatakan itu dibolehkan Karena adat yang Seperti ini tidak bisa menjadi Standar hukum ya Yang menjadi standar hukum adalah Adat yang tidak bertentangan dengan nilai mulai Islam, ya. Dan ada adat seperti ini ya, banyak kalau kita kumpulkan, ya, banyak kalau kita kumpulkan karena ya adat tersebut ya akan berbeda-beda dari satu masyarakat ke masyarakat yang lain. Juga adat itu berkembang terus, ya sesuai dengan perkembangan zaman, ya. Coba yang lagi ya pakaian adat. Ada pakaian-pakaian adat yang masih menutupi aurat ya seperti saya lihat pakaian-pakaian adat di Aceh ya pakaian adat eh, di tempat-tempat tertentu pakaian ya. adat misalnya Malaysia ya itu tidak bertentangan dengan syariat sama sekali ya saya melihatnya demikian ya karena masih menutupi aurat masih menutupi aurat dan eh, tidak bertentangan dengan syariat pakaian-pakaian adat yang seperti ini dibolehkan. Tapi ada pakaian-pakaian adat ya yang tidak menutupi aurat. yang terlihat ya, yang wanita ya, misalnya eh, membuka rambutnya, yang itu adalah aurat ya. Yang laki-laki ya sampai eh, pakaiannya di atas lutut ya, celananya di atas lutut ya. Ada pakaian-pakaian adat yang seperti ini. Bahkan ada pakaian adat kotak kas aja. ya tidak tertutupi orotnya walaupun di adat tersebut ya itu hal yang biasa dibolehkan ya tapi ini menjadi syariat ya sehingga syariat tidak menjadikan adat yang seperti ini sebagai sebagai standar ya kemudian syarat yang ketiga ya syarat yang ketiga adalah syarat Uruf atau adat tersebut sudah berlaku sejak lama. Sudah berlaku ketika perbuatan tersebut dilakukan. Kalau misalnya adat tersebut ya adanya jauh hari setelah eh, perbuatan tersebut dilakukan, maka adat yang terjadi setelahnya ini tidak tidak dianggap sama sekali tidak diperhatikan, tidak diperhitungkan, ya, tidak bisa menjadi standar hukum. Ya. Saya contohkan misalnya, ya. Dokter di zaman ini adalah orang yang mendapatkan sertifikat atau ijazah, ijazah sebagai dokter, ya, dari lembaga pendidikan tertentu, ya. Sehingga misalnya ada orang yang mengatakan, "Saya mewakafkan Misalnya rumah sakit ini untuk para dokter. Saya mewakafkan rumah sakit ini untuk para dokter. Apabila misalnya 50 tahun yang akan datang ya, rumah sakit tersebut masih berdiri, tapi istilah dokter ini berubah maknanya. Tidak harus melalui lembaga pendidikan misalnya. Seseorang bisa menjadi dokter atau disebut dokter selama dia ahli dalam bidang tertentu walaupun dia hanya membaca saja otodidak misalnya misalnya adat kebiasaan berubah orang sekarang walaupun dia ahli dalam bidang tertentu ya dalam dalam bidang kedokteran tertentu tapi dia otodidak tidak dikatakan dokter tapi misalnya adat ini berubah ya 50 tahun kemudian dan rumah sakit itu masih ada misalnya maka dokter-dokter yang demikian yang otodidak ini tidak bisa tidak bisa memanfaatkan wakaf ini. Kenapa? Karena adat kebiasaan si pewakaf ya. Di masa lalu, ketika dikatakan dokter adalah dokter yang lulus dari dari lembaga pendidikan. Ya, ini harus diperhatikan. Kenapa demikian? Karena yang dimaksud dengan kata-kata eh, yang diucapkan oleh si pewakaf adalah yang sesuai dengan adatnya pewakaf ya, yang sesuai dengan adatnya pewakaf, wal ada tu dan adat bisa dijadikan sebagai standar standar hukum. Seperti misalnya lagi ya kalau contoh dalam hadis adalah kata-kata misalnya sabda Nabi Muhammad SAW, waalaikum bissunati maka Diwajibkan kepada kalian untuk mengikuti sunnahku, ya, untuk mengikuti sunnahku. Kata-kata sunnah di sini, ya, di zaman Nabi Muhammad SAW bisa berbeda artinya dengan di zaman sekarang. Kebanyakan orang sekarang ketika mendengar kata-kata sunnah itu adalah hukum yang tidak wajib, tapi dianjurkan, ya. Jadi hukum yang dianjurkan, tapi tidak sampai pada derajat wajib. Kita tidak bisa memahami hadis ini, ya, wasiat Rasulullah SAW ini dengan pemahaman kita saat ini. Tapi harus kita pahami dengan pemahaman atau dengan e, adat kebiasaan Rasulullah SAW di masa itu. Adat kebiasaan Nabi Muhammad SAW di masa itu kalau beliau mengatakan sunnah adalah tuntunan, tuntunan tuntunan hidup yang baik dari beliau. Ya. Alaikum bisunnati maksudnya adalah kalian wajib mengambil sunnahku diwajibkan kepada kalian untuk mengikuti tuntunanku. Tuntunannya Rasulullah SAW. Ya karena kata sunnah di situ ya di dalam adat kebiasaan beliau. Ya, maknanya tuntunan bukan seperti adat kebiasaan masyarakat saat ini. Ya. Biasanya kalau dikatakan sunnah adalah sesuatu yang dianjurkan Tapi tidak sampai pada derajat wajib ya. Tuntunan Nabi Muhammad SAW sangat luas ya, Mencakup yang wajib, mencakup yang sunnah ya. Dan mencakup hal-hal eh, yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW Ada hal-hal yang diikrarkan juga oleh beliau ya ini juga e, sesuatu yang menjadi sunnah beliau. Ya. <tuh> Walaupun sesuatu tersebut tidak dianjurkan. Ya. Ketika Rasulullah SAW misalnya e, membolehkan para sahabatnya memakan hewan, ya, domb, ya, yang seperti biawak itu, ya. bukan berarti makan e, domb, hewan domb ini yang seperti biawak itu menjadi e, sunnah dianjurkan tidak, ya, tapi ada sunnahnya Rasulullah yang mubah karena e, sesuai dengan e, ikrarnya beliau ya dan e, ikrarnya beliau tidak hanya pada hal-hal yang diwajibkan atau disunnahkan. tapi pada hal-hal yang mubah juga ya beliau mengikrarkan dan ini masuk dalam kategori sunnah yaitu tuntunannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya yeah. misalnya lagi ya bahwa adat itu harus berlaku harus sudah berlaku di zaman orang mengatakan sesuatu ya adalah eh, contohnya salah satu contohnya adalah ahli ilmu para ulama ya ahli ilmu di zaman dahulu ya itu tidak harus misalnya lurus eh, S1 atau S2 Atau lulus S3 ya. Semua orang yang e, Pemahamannya tentang agama itu Mendalam ya Bisa dikatakan sebagai Ahli ilmu ya. Mungkin pemahaman Atau mungkin e, Adat ini 50 tahun kemudian akan berubah Akan Akan berubah Misalnya Ya lima puluh tahun kemudian mungkin ya seseorang tidak dikatakan sebagai ahli ilmu kecuali setelah lulus melalui lembaga-lembaga pendidikan yang sekarang kita kita kenal ya mungkin seperti itu karena di zaman ini pun ya orang kadang-kadang tidak mengakui keilmuan seseorang kecuali melewati lembaga pendidikan tertentu ya tapi ini pun masih ada yang demikian ada yang tidak. Setelah 50 tahun kemudian atau 100 tahun kemudian mungkin ya semuanya akan menjadikan lembaga belum seorang dari lembaga pendidikan sebagai standar hukum. Kalau keadaannya demikian ya, maka <tuh> eh kalau ada orang yang berwasiat ya. Untuk misalnya saya berwasiat eh, saya punya perumahan ini saya berwasiat perumahan ini nantinya digunakan untuk para ulama saja. Biar para ulama yang eh, hidup eh, tinggal di sini. Misalnya ada orang berwasiat seperti itu. Para ulama di zaman dia misalnya tidak harus ya tidak harus lulus S1, S2, S3, ya seratus kemudian tidak dikatakan ulama kecuali setelah lulus dari S3 misalnya, ya maka kebiasaan itu tidak tidak menjadi standar kenapa demikian karena kebiasaan itu baru terjadi saat itu tidak terjadi ketika orang tersebut ber, berwasiat ya yang menjadi standar adalah kebiasaan orang yang berwasiat itu ya dan ini banyak ya contohnya misalnya di Saudi di Saudi itu dulu ya kata-kata ustad digunakan untuk menyebut guru digunakan untuk menyebut guru ustad tapi sekarang ustad digunakan untuk menyebut profesor ya, profesor itu dalam bahasa Arabnya ustad ya. misalnya ada orang saya tidak akan memberikan ini kecuali kepada ustad ya. dan kebiasaan dia ustad itu adalah guru agama misalnya atau guru guru umum ya baik agama maupun ilmu dunia ya maka wasiatnya dikembalikan kepada adat dia tidak harus sebagai profesor ya karena karena adanya istilah ini baru ini bukan adat si pewasiat ya ini syarat yang ketiga syarat yang ketiga adat tersebut harus sudah ada ketika wasiat itu eh, di eh, dikeluarkan ketika perbuatan seseorang dilakukan. Adat tersebut sudah sudah ada, ya, bukan adat yang baru, bukan adat yang baru setelah itu. Kemudian syarat yang keempat, ya. Adat tersebut tidak berbenturan dengan perkataan yang tegas. Adat tersebut tidak berbenturan dengan perkataan yang tegas. Ini syarat yang keempat yang terakhir, ya. Adat kalau berbenturan dengan perkataan yang tegas, maka adatnya harus dikalahkan. Adatnya harus ditinggalkan. Contohnya misalnya ya, adat kebiasaan seorang maklar. Itu mendapatkan upah. Ya. Kalau misalnya si penjual dari awal mengatakan, silahkan Anda jadi maklar saya. Tapi saya tidak akan memberikan Anda sama sekali upah. Silahkan mengambil upah dari pembeli. Ketika keadaannya demikian, ada kata-kata tegas menjelaskan masalah itu yang menyisi adat, menyisi kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Maka yang digunakan namanya, yang dimenangkan perkataan yang tegas tadi yang menyisi adat. Ya. Misalnya lagi, ya kebiasaan toko online biaya ongkirnya ditanggung pembeli, tapi di situ ya orangnya mengatakan sendiri ongkirnya ditanggung kita ada perkataan jelas perkataan yang tegas yang menyelesaikan adat maka ya eh, standar hukumnya ya kita kembalikan kepada perkataan yang tegas tadi yang menyelesaikan adat masyarakat contohnya lagi misalnya ya seorang tukang seorang tukang kayu misalnya kita panggil seorang tukang kayu untuk membenarkan eh, pintu rumah kita. Biasanya, pintu rumah eh, diperbaiki dengan biaya misalnya 100 ribu. Ini kebiasaan masyarakat misalnya. Kemudian, tukang kayu ini mengatakan, rumah kamu eh ya, pintunya itu sangat besar. Kalau 100.000 kurang biayanya. Karena saya harus membenarkan ini, membenarkan ini, membenarkan ini, ya. Saya minta gaji atau minta upah 300.000. Ya. Karena melihat keadaan e, pintu rumah Kalau keadaannya seperti ini, ya berarti ada adat kebiasaan yang bertentangan dengan perkataan yang tegas, sehingga kita harus tinggalkan standar adat tersebut dan kita kembalikan kepada perkataan yang yang tegas. Ya. Contohnya lagi, ya. kebiasaan orang kalau bekerja ada jam istirahatnya, ada jam-jam istirahatnya. Kalau sholat jelas harus karena itu dari syariat ya jadi misalnya silahkan kerja di tempat saya ya dari jam 7 sampai jam 5 ya kalau sholatnya jelas ini harus harus diberikan oleh, oleh orang yang memperkerjakan karyawan tapi misalnya ya ada jam-jam istirahat ya misalnya biasanya di tengah-tengah subuh -tengah, biasanya ada jam istirahat se satu jam biasanya ini kebiasaan di ya, lingkungan pekerja seperti ini Tapi misalnya orang tersebut mengatakan Karena dia memperkirakan kalau ada istirahat sejam ini gak selesai pekerjaan Dia mengatakan e, nanti kerja di tempat saya ya Jam tujuh sampai jam lima Tapi tidak ada jam istirahat di tengahnya Terus bekerja dari jam tujuh sampai jam lima kalau keadaannya demikian, maka setan dan hukumnya dikembalikan kepada perkataan itu, ya, bukan kepada adat kebiasaan seorang karyawan, ya. Ini ya syarat yang keempat, ya, agar adat bisa menjadi standar standar hukum. Ya. Inilah eh, pemirsa dan para pendengar eh, radio Roja. Dan kaum Muslimin yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa ya, Taala. Pembahasan kita tentang syarat-syarat eh, adat. Ya, kapan sebuah adat bisa dijadikan sebagai standar hukum. Ya. Mudah-mudahan eh, bisa difahami dengan baik syarat-syarat tersebut sehingga kita bisa menerapkan keadahan ini ya, dengan baik dalam dalam kehidupan kita. Sebagaimana kita tahu ya, bahawa keadahan fikih ini sangat erat hubungannya dengan praktek hidup kita ya sehingga kita bisa menggunakan kaedah ini dalam kehidupan kita sehari-hari dan ini menunjukkan pentingnya kita mempelajari kaedah fikih ya karena akan sangat bermanfaat dalam kehidupan kita demikian ya Allah ta'ala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabi na muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa manta bi'am bi ihsan wa layi maddin wa alamin namu jazakallah khairan barakallah fiqh Ustaz atas maaf Teori yang telah kita sampaikan di kesempatan pagi hari ini Tentang kaidah Fikhiya yang telah kita simak bersama Itu syarat uruf Yang telah beliau jabarkan menjadi empat pembahasan empat pembagian Dan khutat disalamu'azani Untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif Soal jawab bagi anda yang bertanya Anda bisa menghubungi kami secara langsung di 021 823 6543 Ataupun Anda dapat bertanya melalui pesan singkat, ini 0819-896543. Nah, Ustaz, kita akan angkat pertanyaan pertama dari pesan singkat, Ustaz. Ustaz, bagaimana dengan satu pasapa di salah satu daerah kami, <coughs> yang berbunyi adat pesan di syarat, seharusnya pesan di kitabullah, yang nampaknya adat tersebut mulai masuk ke dalam bagian seperti agama, Ustaz. Sebagai contoh, tentang pelaksanaan sholat id. Di mana sholat tidak tidak dilaksanakan sebelum pemerintah hadir di situ di masjid tersebut. Jadi kalau seandainya pemerintah belum datang, walaupun sudah waktu, tetap belum dilaksanakan selama pemerintah sempat belum datang. Ini bagaimana dengan hal ini saat? <tugakutuk> uh, Al-safanya tentang adat bersanding syara, syara bersanding kitab. Artinya adat bersanding bersanding dengan asariat dan syariat itu bersanding dengan kitab Allah, kitab Allah. Oh, ya. uh, uh, itu yang ditanyakan berarti contoh ya contoh kasus itu ya uh, kasus itu kalau saya melihat ya uh, tidak bertentangan dengan syariat ya tidak bertentangan dengan syariat menunggu uh, menunggu siapa tadi pemerintah Atau. menunggu pemerintah untuk memulai sholat id ya. ini tidak bertentangan dengan dengan syariat ya hmm. ini usaha menggabungkan ya antara antara syariat dengan e, adat ya ini usaha menggabungkan ya. jadi jadi memang tidak ada pertentangan di situ ya saya yakin masyarakat di situ ya meyakini bahwa e, adanya pemerintah bukanlah syarat sahnya sholat tidak ya. tapi mereka mengatakan kalau pemerintah mereka meyakini bahwa kalau ada pemerintah itu lebih lebih baik ya itu lebih baik karena disaksikan langsung oleh oleh pemerintah tidak, tidak ada nilai yang e, bertentangan dengan syariat di situ Ya Allah alam Kalau saya melihat tidak ada pertentangan Karena <tuh> Kalau misalnya ya Tidak ada pemerintah yang datang Ya Sholat Akan dilakukan Sholat akan dilakukan Kalau misalnya Sudah diakhirkan Tetap pemerintah tidak datang Maka sholat tetap akan di, dilakukan Dan mereka akan memandang sholatnya sah Ya Adapun mengakhirkan yang salat Id dari waktunya yang paling afdal, ini tidak bertentangan dengan syariat. Ini tidak bertentangan dengan syariat karena waktu salat Id ya tidak hanya di waktu yang paling afdal saja. Tapi bisa diakhirkan, ya. Bisa diakhirkan misalnya waktu paling afdalnya ketika matahari meninggi misalnya ya, awal-awal itu, ya. Setelah misalnya 15 menit dari syuruk, ya. Misalnya ini waktu yang paling afdal. Tapi tetap saja waktu setelah itu masih bisa. Setengah jam setelah itu masih bisa kita gunakan untuk memulai sholat id kita. Tidak ada masalah. Sehingga hari ini tidak ada pertentangan. ya. Saya melihat tidak ada pertentangan antara eh, disyariatkannya sholat id dengan eh, sholat id tersebut. yang Tidak dilakukan kecuali setelah pemerintah datang. Wallahu'alaikum setengah akhir seberapa khalaf ikut terlebih bagaimana menjelaskan tentang waktu salat akhir itu berapa jam setelah terbenam matahari uh, sampai sampai waktu duhur ya waktu zuhur tidak dan uh, waktunya panjang 6 ya 6 ya, uh. baik tak samaan ya Allah wa yakum demikian jawaban Bapak Yusuf di Gorontalo atas pertanyaan melalui pesan singkat Hadir sama azan ya Allah wa yakum. Untuk berikutnya kembali kami agak pertanyaan. Melalui telepon on set di layanan telepon 0218236543. Ya, baik, kita akan terima. Ya. Ya, asalamualaikum. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. Warahmatullahi, wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan di mana? Iya dengan uh, Fikri di Tangerang Selatan. Iya, Fikri silakan. Iya, uh, saya Barcofikusat, uh, saya mau tanya. Kalau di kita makan di warung nasi, kadang kan kita makan dulu baru bayar. Iya. Karena sesuai adat kebiasaan kita seperti itu. Apakah itu diperbolehkan, ustad? Iya. Eh ya. ya, uh, iya. Heeh. Sudah, sudah Fikri, cukup pertanyaannya? Satu lagi boleh? Baik, ya. terima kasih Fikri atas pertanyaannya, Jazakallahu khairan dan kepada Ustaz Kang Pesilang ceramah. Uh, dibolehkan ya, dibolehkan. Ya, kita memakan dulu baru membayar. Memang adat kebiasaan seperti itu tidak? Tidak menjadi masalah sama sekali dan uh, itu sudah menjadi 'urf atau adat ya bahwa seseorang boleh makan di situ tapi setelah itu baru membayarnya. Tidak menjadi masalah sama sekali. Jual beli juga demikian ya. Jual beli kadang-kadang ya tidak tidak kontan ngambil barangnya baru dibayar, ya. Tidak menjadi masalah sama sekali. Makan juga demikian ya. Kalau misalnya ada syarat harus bayar dulu, maka itu syarat itu yang harus didahulukan. Tapi kalau adatnya e, seperti itu dan tidak ada syarat, maka ya seperti itu kita lakukan standar hukumnya seperti itu ada adat muhakama adat kebiasaan sebuah e, komunitas atau masyarakat itu bisa dijadikan sebagai standar hukum cuma ya yang perlu diperhatikan di sini kadang-kadang ya ada warung-warung atau rumah makan yang e, tidak menulis harga tidak menulis harga kemudian ketika dibayar harganya ternyata terlalu mahal sekali, ya mungkin sampai tiga kali lipatnya, empat kali lipatnya. Kalau seperti ini, ya maka dikembalikan ke adat, adat kebiasaannya masyarakat nasi itu berapa harganya? Karena apa? Karena orang tersebut tidak mengatakan sesuatu apapun, tiba-tiba dia mewajibkan kepada kita untuk membayar sesuatu yang di luar adat kebiasaan masyarakat. Sesuatu yang tidak wajar Maka kita sebagai pembeli Harus tegas Saya tidak bisa membeli, membayar Sebanyak ini Karena kalian tidak Menulis harga Dan ini tidak sesuai dengan Adat kebiasaan Dan tidak berdosa Bagi pembeli ketika hanya Memberikan kepada penjual Harga yang menjadi Adat kebiasaan masyarakat Dia punya dasar yang kuat dalam masalah ini yaitu dasar kaidah ini alat atau adat kebiasaan masyarakat itu bisa menjadi standar hukum misalnya ya saat satu porsi ya maksimal tiga ribu kita kasih lima ribu kalau dia mengatakan seratus ribu kita katakan kalian ini tidak wajar tidak wajar dan tidak menulis tidak ada syarat di depan kalau kalian memberikan harga yang tidak wajar, saya tidak akan mau. Dan pemerintah juga akan membantu kita dalam masalah ini, akan memuatkan kita. Karena apa? Mereka juga memperhatikan masalah masalah adat ini. Nyatanya apa? Warung-warung yang demikian atau rumah-rumah yang demikian ditindak oleh pemerintah. Allah Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian aja bantuan Fikri. Dari apa yang telah ditanyakan Mudah-mudahan pada paham yang lebih benar Apa yang telah diberikan jawabannya Masih kami angkat untuk berikutnya Melalui line dan telepon Di dan telepon 021-823-65436 Silahkan Baik terputus Kami tunggu kembali bagi anda yang bertanya Anda juga dapat pertanyaan pesan singkat Di 0819-896543 Untuk anda yang bertanya Melalui pesan singkat dan untuk anda yang bertemu secara langsung di 08 di 021 maaf 021 823 6543. Halo. Ya silakan. Waalaikumsalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya ini. Iya silakan. Mas masalah sholat id kalau tidak pakai takbir yang 7 kali berulang kembali, usah nggak pak ya Ustad? Tidak pakai takbir 7 kali atau 5 ya. kali? Hmm? Ya, setelah ke sel pertama kan takbirnya tujuh kali. Iya, yang kedua kan lima kali. Iya. Yeah. Itu nggak pakai itu boleh nggak, sah nggak itu? Iya, yeah. yeah, baik. Terima kasih. Iya, terima kasih. Dalam itu, Iya, so para ulama menjelaskannya bahwa takbir tambahan dalam salat id, dalam sholat khusuf, dalam uh, sholat khusuf uh, itu Eh, tidak wajib ya. Afi'an dalam solat itulah itulah h, itulah fitrah dan itulah ta. Ya, ini takbir tambahannya tidak tidak wajib. Ya, itu merupakan sunnah ya. Sehingga apabila ditinggalkan ya tidak menjadikan solatnya batal. Ya, takbir takbir tambahan seperti itu ya. Apabila ya, tidak dilakukan maka tidak menjadikan solatnya batal. Namun ya kita sholat ya kita berusaha semaksimal mungkin untuk menyamakan caranya dengan cara nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya apabila ya kita bisa dan tidak lupa untuk melakukannya maka sangat dianjurkan untuk e, melakukan hal tersebut ya apalagi e, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap sholat it selalu demikian ya kalau misalnya lupa maka itu uhur, ya. Kalau upah itu tapi kalau dia sengaja seperti itu maka ini perbuatan yang tercelah walaupun tidak sampai pada derajat dia berdosa tidak ya tapi ini perbuatan yang tercelah ya ketika seseorang sengaja untuk menyelihi cara Nabi Muhammad SAW walaupun itu sunnah ya ini perbuatan yang yang tercelah Allah alam Zaklah karena sebarah kalau fitusat Kutai selama azan ya Allahu demikianlah pertanyaan yang telah disampaikan dan untuk berikutnya kutai selama azan ya Allahu kami angkat pertanyaan melalui pesan singkat kembali Ustaz Ustad bagaimana kehukumnya menguncir rambut bagi laki-laki Ustad dan juga di perbagian daerah ada laki-laki yang menindik kuping ya sebagai bagian dari adat apakah ini diperbolehkan secara syariat? Ya kalau untuk menguncir ya untuk menguncir ya eh, sebagian ulama memakruhkan ya sebagian ulama memakrufkan e, namun anak melihat e, hal itu e, dibolehkan karena itu bukan merupakan ibadah dan pada asalnya hal itu di dibolehkan masalah-masalah e, yang selain ibadah yang anak tahu e, Menguncir itu e, larangannya ketika kita sholat hmm. ketika kita sholat yang kita e, buka kunciran itu ya e, ini yang yang pertama yang kedua tentang tindiknya hmm. Tindik ini tidak diperbolehkan bagi laki-laki Tidak diperbolehkan bagi laki-laki Karena hal itu ya, Menyelisi syariat pada asalnya Karena itu merusak bagian tubuh Itu merusak bagian tubuh e, Sehingga Harus ditinggalkan Ini menyelisi nilai syariat ya Dan tidak bisa dijadikan sebagai standar hukum Adat di situ tidak bisa dijadikan sebagai Standar hukum bahwa itu dibolehkan karena pada asalnya tindik ya ini melukai tubuh kita hmm. merusak tubuh kita ya sehingga kalau tidak ada kebutuhan untuk itu maka tidak diperbolehkan berbeda dengan tindik di e, untuk perempuan hmm. berbeda dengan tindik e, untuk perempuan ini diperbolehkan kenapa diperbolehkan karena di zaman Nabi Muhammad SAW ada anting disebutkan oleh Rasulullah SAW dan anting itu ya tidak mungkin digunakan kecuali dengan adanya lubang, ya kecuali dengan adanya lubang. Ini menunjukkan ya bahwa di zaman Nabi Muhammad SAW sudah menjadi kebiasaan mereka yang wanita untuk memakai anting, ya dan anting yang biasanya di dipakai dengan melubangi ya telinga, ya dengan melubangi telinga sehingga hanya pada itu saja yang diperbolehkan karena ada dalilnya sebenarnya ya para ulama pun ada khilaf seperti misalnya al ghazali ya yang beliau merupakan imam besar di mata fikih syafi'i ya beliau mengharamkan tindik sampai anak perempuan tidak boleh melobang kenapa beliau berdalil dengan <tuh> eh, eh, kaidah di dalam Islam bahwa kita tidak boleh melukai tubuh kita kita tidak boleh melukai tubuh kita, apalagi tindik ya bagi perempuan hanya sebagai perhiasan saja. Perhiasan tidak e, wajib, sedangkan e, meninggalkan e, menyakiti tubuh wajib. Sehingga yang didahulukan adalah tidak menyakiti tubuh karena itu yang wajib. Tapi yang rajih, yang, yang kuat adalah pendapat yang mengatakan bahwa e, tindik bagi perempuan dibolehkan. Ini yang yang rajeh bagi laki-laki diharamkan. Kenapa yang perempuan dibolehkan? Ya padahal itu masuk dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala wal juru hak bahwa melukai itu harus ada kisas Ya berarti tidak boleh melukai dan menindik ini melukai. Ya kenapa dikecualikan? Karena adat di zaman Nabi Muhammad SAW demikian dibolehkan sehingga ini bisa menjadi dalil pengecualian. Kenapa? Tindik bagi perempuan di diperbolehkan. Eh, adapun laki-laki tidak ada dalil pengecualiannya. Di zaman sahabat tidak ada laki-laki yang memakai memakai tindik. Ya, dan itu masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala wal jaruha, kita tidak boleh melukai tubuh kita ya karena kalau kita melukai tubuh orang lain kita harus dikisos Ya, Allahu a'udzubillah. Khamsan jazakallahu khairan jazakallahu fik ustaz. Kalau saya mazanillahu wa iyakum masih dalam sesi interaktif soal jawab dan bentuk berikutnya saat kami bertanya set pesan singkat kembali set out mohon dijelaskan apabila adat seseorang di negerinya berbeda dengan adat ketika di dia tempat tinggal apakah dia tetap mengikuti adat di negerinya atau dia mengikuti adat di tempat dia tinggal Ust? adat di tempat dia tinggal hmm. itu yang eh, yang dianjurkan di dalam syariat ya bahwa kita ketika berada di tempat tertentu ya kita harus memperhatikan adatnya ya bukan adat kita kalau adat kita di tempat itu jadinya bukan adat yang umum ya padahal syarat adat tadi harus berlaku secara umum ya. kalau kita misalnya di suatu tempat tertentu ya adat yang kita bawa ini bukan adat umum tidak bisa menjadi standar standar hukum dan kalau kita melakukan adat kita ya Bisa jadi kita melakukan hal-hal yang Masuk dalam kategori syuhrah Syuhrah Syuhrah ini apa maksudnya? Syuhrah ini sebuah kebiasaan Atau e, Bentuk tertentu Yang menjadikan orang e, Melihat kita ya, Yang e, Menarik perhatian orang Secara tidak wajar Ini syuhrah ya. Ada baju syuhrah ini e, dilarang di dalam Islam. Baju syuhrah itu memakai baju yang nyeleneh sehingga semua orang matanya tertuju kepada kita. Ya, semua orang membicarakan e, membicarakan kita gara-gara pakaian kita. Hmm. Ya. Misalnya ya ada orang ya e, memakai pakaian adat dari negara lain. Hmm. Kemudian dia berjalan. Di eh, di desa Yang tidak mengenal Pakaian itu sama sekali ya Seperti ini syuhrah nama. Karena setiap orang pasti akan Menanyakan dan pasti akan melihat ah, Pasti akan heran ya, Ini libas syuhrah Atau pakaian syuhrah Ini tidak diperbolehkan oleh Islam Karena Islam yang memperhitungkan Atau memperhatikan masalah adat ini Ada juga perbuatan yang syuhrah Ada perbuatan yang yang syuhroh perbuatan yang apabila dilakukan maka akan menjadi pembicaraan masyarakat ya akan akan uh, menjadikan hal tersebut ya mencuri perhatian masyarakat dengan cara yang tidak wajar ada perbuatan-perbuatan yang seperti ini ya ini perbuatan syuhroh ini juga uh, dilarang dalam Islam ya karena uh, Islam sangat memperhatikan masalah masalah adat ini Allah alam khalaqanza barakallahu fik ustz dan ikhtaisama azanillahu wa iyakum kita angkat pertanyaan melalui telepon di line 0218236543 ya silakan ya silakan ya warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan siapa ibu dan di mana Iya, dengan Ibu Musliha Ibu Musliha? Iya ya, Di mana Ibu Musli? Musliha? Di, di Cisoka, di Tangerang Di Tangerang, silakan Ibu Pertanyaannya Iya, iya. Uh, Assalamualaikum Pak Ustaz Assalamualaikum oh, Pak Ustaz Iya, saya mau nanya Ini saya dulu kan Ustaz Tapi Saya bangkrut gitu Maaf-maaf Ibu kurang terjelas terdengar iya. dengan kami bisa dikecilkan suara radio atau televisinya. Iya dulu saya usaha tapi saya bangkrut, gitu. Mm -hmm. karena ditipu orang. Mm -hmm. Sedang pun barang-barang yang ditipu orang itu barang bos saya gitu ya. Mm -hmm. uh, terus sekarang saya udah bangkrut dan saya nggak bisa membayar hutang-hutang bos saya. Mm -hmm. Itu bagaimana itu ya gitu. Saya merasa bagaimana ya, uh, bagaimana solusinya gitu. Namun yang menipu saya itu kan kiru sihru sekosong gitu sudah ya, bertanggung jawab bagaimana solusinya baik. untuk saya gitu iya baik terima kasih ibu Muslihat untuk pertanyaannya ya. silakan silakan uh, iya uh, dalam menghadapi hutang ya dalam menghadapi hutang ya seseorang harus punya tekad untuk membayar ya harus punya tekad untuk untuk membayar uh, karena ibu berarti berhutang kepada uh, perusahaan ya Eh, maka ada kewajiban bagi ibu untuk membayar itu kecuali ya kalau pihak-pihak perusahaan merelakan ya sehingga solusinya yang pertama ya kalau misalnya bisa diurus ya orang yang menipu tersebut ya maka urus agar mendapatkan eh, uang sebagai pembayarannya sehingga dengan uang tersebut ibu bisa membayar hutang ibu ini yang pertama kalau ini tidak bisa maka yang kedua ya yang kedua kita lapor ke perusahaan lapor ke perusahaan bahwa kita ditipu dan kita sangat keberatan untuk membayar tanggungan hutang ini ya kalau misalnya pihak, -pihak perusahaan mau merelakan maka sudah gugur kewajiban kita untuk membayar hutang itu ya Mungkin perusahaan bisa memberikan keringanan bagi kita juga ya. Tidak merelakan semuanya tapi misalnya bayar 50%. Ya, bisa. Karena mungkin perusahaan ya sebenarnya punya eh, eh persentase keuntungan yang besar ya. Sehingga perusahaan hanya Minta modalnya saja. Bisa jadi seperti itu ya. Intinya diurus ke perusahaannya ya. Kalau misalnya ya dibebaskan 100% alhamdulillah. Kalau tidak ya, minimal tak teringanan. Kalau tidak bisa dikasih keringanan pun, ya kita punya kewajiban untuk tetap membayar. Hanya saja ya kewajiban membayar ini sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan kemampuan ya. Jadi eh, bertekadlah untuk membayar ya dan eh, kumpulkan kumpulkan uang sedikit demi sedikit dan eh, mulai dicicil eh, utang tersebut untuk untuk dibayar ya. Kalau misalnya ada teman ya ada teman yang bisa diminta bantuan untuk e, membantu agar membayar hutang ibu maka e, silahkan dicari cara itu ya atau misalnya ya ibu ini ya bisa dikategorikan sebagai lori misalnya kalau misalnya memang tidak punya kemampuan untuk membayar hutang itu ya bisa meminta jatah zakat setiap tahun misalnya setiap tahun minta jatah Zakat karena masuk dalam kategori Gharim ya ini juga solusi, ya. Kemudian diantara solusinya juga banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan rezeki kita, agar Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan kita untuk melunasi hutang itu, ya. Jadi ini yang bisa ibu lakukan, ya. Yang pertama tadi apa? Kita berusaha untuk mengurusi yang menipu tadi. Kalau bisa diurus, Alhamdulillah. Kalau tidak bisa nah kita pergi ke perusahaan itu ya kita laporkan ke mereka apa yang kita alami ya sehingga mereka bisa memberikan kepada kita kompensasi ya kompensasi utuh ya semuanya dibebaskan alhamdulillah kalau tidak mungkin mereka bisa memberikan keringanan ya kalau tidak bisa diberikan tidak diberi keringanan sama sekali maka kita ya harus membayarnya memang itu eh, hak dia dan itu kewajiban kita kita harus membayarnya. Namun ya, pembayaran ini sesuai dengan kemampuan ya. Coba dicari teman yang bisa membantu ya. Atau misalnya mencari zakat ya. Karena keadaan ibu sekarang garing ya. Kemudian banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang ya punya tekad untuk membayar hutang, maka Allah Subhanahu wa taala akan membantunya Dan itu jaminan sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya bahwa Allah Subhanahu Wa Taala akan membantu orang yang punya tekad untuk menunaikan Ya Allah Amin. Kalau karena saya Barakalufik, mungkin jawaban untuk Ibu Muslih Muslih maaf dari Tangerang yang telah bertanya dan ini mungkin jawabannya tadi sampai kalau bisa. Mungkin pertanyaan terakhir di persiapan kita pagi hari ini tentang masalah adat muhakama ini ada satu adat di satu daerah ketika mereka tertimpa musibah saat bencana ya mereka beranggapan ini ada sesuatu yang disebabkan oleh makhluk gaib dan sebagainya sehingga mereka melakukan satu ritual ya dan ritualnya masih ada unsur kesamanya secara seperti itu dan salah satunya mungkin misalnya berdoa untuk salah satu Ratu di sana saat ya. seperti hmm. yang kita alami di negeri kita ini gempa dan sebagainya itu bagaimana setentang adat tersebut Sat. Ratu Ratu apa ya yang misalnya kayak Ratu Lab Ratu Rinjani yang sekarang di Lombok saja seperti hmm. itu ya mereka melakukan satu kegiatan untuk ritual Sat, sebagai hmm. adat dari mereka untuk mencegah atau menghentikan me bencana yang menimpa hmm. mereka oh, Iya ini bisa dimasukkan dalam kategori adat yang menyelisih nilai syariat hmm. ya Kenapa demikian ya karena Adat ini didasari oleh keyakinan-keyakinan yang tidak berdasar ya, Dan Islam sangat eh, memerangi, ya, sangat keras dalam memerangi eh, Pemikiran-pemikiran atau keyakinan-keyakinan yang tidak berdasar tersebut ya. Eh, sehingga eh, kegiatan apapun yang didasari oleh keyakinan tersebut Menjadi terlarang di dalam Islam ya. Kita ya ketika tertimpa musibah jangan, jangan menambah musibah tersebut dengan musibah yang lain hmm. ya jangan sampai kita menambah musibah dunia kita dengan musibah akhirat kita hmm. ya kalau kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh syariat ya seperti tadi ya eh, kebiasaan adat yang menyelisih syariat yang didasari oleh kepercayaan-kepercayaan yang tidak berdasar itu ya atau didasari oleh kepercayaan-kepercayaan yang diwarisi dari akidah-akidah yang berbau kesyirikan. Ya. Maka kita di sini ya berarti menambah musibah dunia kita dengan musibah akhirat. Yang asalnya musibah kita hanya masalah dunia saja. Sekarang malah musibahnya dua-duanya. Ya. Akhiratnya juga kita rugi. ya Jangan sampai demikian ya. Jadikanlah musibah tersebut ya, Sebagai Pengingat bagi kita Kita harus kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jangan sampai ya ketika ada musibah Datang kepada kita Kemudian kita terlalu khusudan kepada diri kita Ya Harusnya kita ya Suudan kepada diri kita Maksudnya suudan kepada diri kita Bagaimana kita Harusnya ya mengakui bahwa kita ini Banyak dosa Rasulullah mengatakan, "Ku membanyakkan nama kopto. Semua anak adam itu banyak salah. Apalagi kalau ada musibah, maka akui kesalahan kesalahan kita. Akui kesalahan kesalahan kita banyak bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah cara kita menghadapi musibah. Ya, subhanallah kepada diri kita bahwa mungkin itu adalah karena dosa-dosa kita. Ya." Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran ya. surat asyura as wa ma asabakum min musibatin fabimakasabat aydikum wa ya'fu'an kathir tidak ada musibah yang ditimbangkan kepada kalian kecuali karena ulah tangan kalian sendiri karena kecuali sebabnya karena ulah tangan kalian sendiri padahal Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengampuni banyak dosa kalian Waya'afu'an kafir. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala sudah banyak mengampuni. Tapi, karena dosa-dosa tersebut sudah terlalu banyak, sehingga menjadikan Allah mendatangkan musibah, ya. Jangan sampai mengatakan, di lombok ini lebih baik dari yang lain, ya. Di lombok ini banyak orang saleh, banyak orang agamis, ya. Kita katakan, walaupun demikian, bukankah di sana ada kemaksiatan? Ada kemaksiatan. Mungkin, dengan adanya gempa tersebut, ya, Kemaksiatan-kemaksiatan tersebut berkurang Dan mungkin dengan adanya gempa tersebut Itu merupakan tanda kasih sayang Allah Kepada mereka Mereka melakukan sedikit kemaksiatan Tapi Diberikan peringatan oleh Allah Agar mereka kembali lagi ya Agar mereka kembali lagi Berbeda dengan orang kafir Orang yang ditumbat lain yang, yang maksiatnya banyak Tapi belum bertumbuh musim Ya Jangan sampai orang yang di sana itu e, merasa Kenapa e, kita yang e, keadaannya lebih baik dan di tempat lain Kenapa kita mendapatkan musibah Yang lain yang lebih parah kenapa tidak ada musibah Kita katakan bahwa musibah tersebut bisa jadi merupakan Peringatan Allah subhanahu wa ta'ala Dan bentuk kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka Karena Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan dengan adanya Maksiat yang sedikit tersebut dan ada musibah kalian menjadi ingat kembali dan yang sedikit itu bisa dihilangkan ya berbeda dengan tempat lain yang sudah terlalu parah Allah tidak suka sekali tidak suka lagi kepada mereka tidak sayang lagi kepada mereka sehingga dibiarkan oleh Allah tidak diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya maka ya ritual-ritual yang seperti itu ya yang didasari oleh ee uh, Pemahaman atau keyakinan-keyakinan yang tidak sesuai dengan Islam ya itu harus ditinggalkan ya harus tinggalkan kembalilah kepada syariat ya dan diantara syariat yang mungkin sekarang menjadi asing ya adalah sholat seperti sholat gerhana ketika musibah musibah seperti gempa atau musibah-musibah alam terjadi Ya, ini perlu digalakkan lagi ya karena sudah pernah dilakukan oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW ya sudah pernah dilakukan oleh sahabat Nabi Muhammad SAW sehingga ini merupakan sesuatu yang yang disyariatkan ya ketika ada gempa misalnya di lombok ya silahkan untuk melakukan solat solat seperti solat gerhana ya itu dinamakan solatul ayat ya solat karena ada tanda-tanda kekuasaan yang dikirim oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kepada kita ya ini ya, sudah dibahas oleh para ulama ya sehingga eh, bisa kita lakukan ya apalagi di zaman sahabat ya Rasulullah mereka pernah melakukannya Allah Alam ya Ram Barakallah Filsaf dan untuk saat ini sedikit apakah disandarkan oleh mereka yang tertimpa musibah atau seluruhnya bagi bagi mereka yang mengetahui adanya musibah tersebut enggak yang tertimpa seperti ya seperti misalnya kerana ya. di lokasi kerana di lokasi yang terlihat kerana nah, nah. misalnya di lokasi tersebut menggempur hmm. tidak ada kerana nah ya sebagai dengan yang Musib. uh, musibah ini. Nabi kata ya. di samping azanil Allahu ayyakum demikianlah. Sesi interaktif salji yang telah kita simak bersama dan sudah kita akhiri dengan pertanyaan terakhir yang telah dijawab oleh Ustaz Tentunya sebelum diakhiri perjumpaan yang penuh dengan faedah ini kami akan minta Ustaz menyampaikan eftitam untuk kita semua daripada satu kesalahan. Ya, Alhamdulillahilahadibinekmatihututimustalihat. Ya, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang dengan nekmat nekmatnya, ya perbuatan-perbuatan yang soleh, yang sesuatu sesuatu yang baik menjadi sempurna e, dan Alhamdulillah pada Kajian kali ini kita bisa sampai di penghujung acara eh, Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan dalam kajian ini bermanfaat bagi kita semuanya Mudah-mudahan Allah berkait Dan mudah-mudahan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita Ya Dan insya Allah di kajian berikutnya kita akan membahas tentang Kaedah-kaedah lain yang berkaitan dengan kaedah Al-Adhatu Muhakkamah Ya Kaedah-kaedah lain ini banyak ya Lafalnya berbeda-beda atau redaksinya berbeda-beda, tapi semuanya masih berkaitan dengan kaidah al-adatu muhakkamah bahwa sebuah adat bisa dijadikan sebagai standar hukum. Demikian, ya, Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wa sallam ala baraka'ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa muntabi'a'u bi ihsanin na'imuddin wa alamin.